Berbicara tentang dendam Dendam <SILENCIO> Tadi ditanyakan oleh Nilam Bagaimana jika kalau dua titik-titik Ya Laki-laki perempuan Tiba-tiba menjalin hubungan Tiba-tiba ada putus Salah satu diantaranya Mengikhlaskan Tapi tiba-tiba dalam hatinya Masih ada mm, Berarti itu masih ada dendam di dalamnya aku sudah ikhlas melepaskanmu carilah wanita yang lebih baik dari saya yakin kau tidak dapat itu sama aja dendam jangan pernah meniatkan menginginkan sesuatu kejelekan buat orang lain maaf tidak ada hak kita untuk mencap orang jelek apalagi mendoakan orang jelek karena kita belum tentu lebih baik dari dia Makanya dendam itu bermacam-macam. Ada dendam yang dihasilkan dari ketidakpuasan, kekecewaan. Kecewa? Hmm. saya bikin acara dia tidak datang. Baiklah, nanti kalau dibikin acara aku tidak datang juga. Kadang-kadang ibu-ibu gitu. Mau kemana? Mau ke piasa perkawinan Lihat dulu catatan waktu kita bikin acara. Berapa isinya? Gitu aja kekembalikan. Aaaaaaah! itu namanya balas dendam tuh. yang kedua, karena memang pernah disakiti sehingga dia dendam sebaiknya kita memaafkan karena Allah sendiri sangat memaafkan Allah itu maha pengampun dan maha pengasih Allah saja mengampuni masa kita tidak bisa mengampuni? betul tidak? jamaah tidak ada manusia yang tidak punya salah tidak ada manusia yang tidak punya kesalahan kehilapan sebagaimana tidak ada manusia yang tidak punya daki <gulai> <gulai> <gulai> pasti nah, ada kotorannya betul Ustaz, tidak iya kenapa kenapa kalau ada orang yang dendam nih hmm. terus dia sampai ngebunuh terus orang itu bertobat benar-benar tobat nafsuha pak ustad terus itu dosanya gimana ya? dosanya baik dosanya dia benar atau enggak begini maaf maaf Maaf, bagaimana perasaannya? Coba saya selesai ya. <laughs> ya, ya, ya, ya. Maaf, ya. jangan. <laughs> ya, itu dosanya diampuni, tidak benar. berbicara orangnya. masalah tobat jelas akan diampuni. Tapi kalau berbicara tentang dosa membunuh, maaf itu persoalan nyawa. Harus minta maaf kepada seluruh keluarganya. Oh, itu, <laughs> kepada seluruh keluarganya. Tapi sebenarnya gini, yang namanya berapapun dosa manusia pasti diampuni. Tapi pada dasarnya, tanda kutip minta maaf, jangan dipermainkan itu dosa. Apalagi hal membunuh. Uhuh. Maaf, maaf, maaf. Kalau lah kita berdosa, dendam, lalu membunuh, kemudian setelah membunuh, berarti baru dia tobat. Apakah tobatnya diterima? Itu tergantung dari Allah. Jelas diampuni. Jelas diampuni Tapi kalau berkaitan dengan manusia Harus selesaikan dulu Minta maaf kepada keluarganya tak maaf Weh, Bayangkan itu sakitnya Kok bunuh nyawa ini Nyawa Binatang saja kita dilarang membunuh Tanpa ada alasan Makanya ibu-ibu kalau membuang air di baskom pada saat mencuci piring jangan langsung dibuang langsung digot aja atau dimanakah? di manakah lubang di lubang-lubang apakah tuh? jangan langsung dibuang jangan sampai ada semut yang jalan kalau kena air pasti dia berteriak tsunami <San> <San> tidak apalagi manusia betul tidak? <tolong>, tolong jangan dipermainkan yang namanya dendam apalagi dendam karena maaf ketidakpuasan tadi dendam karena maaf disakiti <tolong> apalagi dendam karena tidak diapa-apain karena cuma di Ya, <tuk> <tuk> <tuk> start. Ya. Alhamdulillah nih, sekarang saya hmm. ada pertanyaan. Apa pertanyaannya? Jadi, tetangga hmm. tetangga saya itu hmm -mm. mantannya Nilam. Kenapa aku jadiin buat tetangga kan? Dia dia masih ini nih, masih nyimpen dendam nih kayak sama Nilam. Curat sama saya kan. Cak, nih gue masih dendamnya sama Nilam, diputusin sama Nilam gitu. Kan. Gitu. Hmm. Saya selalu nasihatin nggak boleh dendam. Nggak boleh gitu Gak kan. Enggak boleh dendam. Nah, tapi Uh, saya mau nanya nih, ada nggak doa khusus buat nahan dendam gitu kan? Biar nanti setelah pulang Adakah dari sini... doa khusus untuk menahan dendam? Untuk menahan dendam. Iya. Biar nanti saya pulang dari <laughs> mau sini... Tahu. Sampaikan ilham, berdoa, mau tahu? Saya sampein ke mantan Nilam supaya... <laughs> Nilam itu berdoa... Ulang lagi <laughs> dendamnya. Mau tahu? Apa doa yang dibaca agar kita terhindar dari dendam? Mau tahu? Kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini. Jama'ah...